Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, Ketemu lagi dengan saya, Hermad Zambek Kali ini saya akan membahas tentang ilmu pisah Tapi sebelumnya, seperti biasa Yuk, mari kita ngopi Ngobrol perihal Islam Ngobrol perihal iman Terus kapan mau nikah lagi? Saya jawab dengan enteng Bentar, sebatang dulu Ya, nah, jadi Itu cuma bercanda Saya bilang sebentar, sebatang dulu Nah, artinya Bahwa Yang kita sampaikan Ketika kita Relay, tenang Tidak terburu-buru Maka kita akan Dapat ngemersam dan mengambil hikmah dengan rasa. Dan tercatat, watencap atau ilmu pisah adalah ilmu tertinggi, sehingga yang disebut teknologi, atau melahirkan teknologi, asalnya dari ilmu pisah. Tidak ada teknologi yang ada zaman sekarang ini kalau tidak ada ilmu pisah. Karena Allah sebetulnya sudah menyediakan Alam dengan segala isi yang ada di alam, di semesta ini Sudah disediakan Tinggal manusia menemukan Jadi bukan menciptakan sebetulnya Ilmuwan itu adalah menemukan Dari mana? Dari alam Makanya jadi ilmiah, jadi ilmu Allah Dari alam, karena dari alam jadilah ilmiah Artinya, harusnya, ilmu, -ilmu yang benar-benar wahyu dari Allah itu adalah ilmu alam. Ilmu kenyataan, kasu nyataan. Ilmu pisah. Contoh, misalnya adanya ban buat mobil. Itu kan asalnya dari karet. Dari karet, pohon karet, disadap, keluarlah karetnya, dipisahkan kan dari pohon, keluar getahnya, jadilah karet, terus diolah lagi, maka jadilah ban, jadilah karet ini, itu, dan lain bermak, dan lain sebagainya. Dan tercatat dalam sejarah, karet terbaik itu dari Sukabumi, namanya karet Guta Perca, itu karet Cipetir, ini sampai karetnya itu ke Eropa, dulu diekspor dari Belanda ke Eropa, karetnya Cipetir, ini dekat rumah saya, itu sampai ditemukan karet Cipetir tulisannya te, te zipetir Kalau dulu, eh, jangan dulu Cipetir eh, te. C itu, C itu tulisannya T sama Z Terus Cipetir itu ditemukan di, bahkan ditemukan di dalam kapal Titanic Yang tenggelam, Cipetir Artinya karet dari sini, bahan mentahnya, itu best quality Itu karet guta perca dulu dan sekarang saya sedih, karena pohon karet itu dibantai dan diganti dengan sawit. Padahal sawit itu jelek. Sawit itu bisa menyerap sumber air di dalam tanah. Jadi kalau misalnya ribuan hektar, ratusan hektar ditanamin sawit, sudah dipastikan 5 atau 10 tahun yang akan datang, tempat yang ditanamin sawit ini akan kehabisan air. Terbukti sekarang yang daerah Cikidang ini sekarang udah kehabisan air. Kering-kerontang, karena disedot sama karet eh, sama apa eh, sama kelapa sawit, sama pohon kelapa sawit itu nggak bagus Indonesia. Kelapa sawit bagusnya di tempat berpasir kayak di Lampung, di Jawa, di Kalimantan. Kalau di tanah yang subur seperti Indonesia eh, di sekawumi ini yang berair itu bagusnya buat tanaman karet. Selain dia bagus untuk menyuburkan tanah, juga dia bagus untuk menyimpan air. Nah. Dari alam itulah lahirlah banyak teknologi. Bahkan mungkin e, kondom yang kita pakai di handphone gitu untuk melindungi handphone itu kan dari karet juga bahan. Nah kalau seandainya kita di bantai pohon karetnya otomatis kan ya, persediaan bahan karet kehabisan stoknya. Karena apa? Karena kita terlalu merusak alam dan selalu mem memikirkan keuntungan ekonomis, tidak dipikirkan tentang simbiosis alam dengan lingkungan tanah dan kultur yang ada di sekitarnya nah ini ya pula yang terjadi pada diri manusia jadi teknologi itu dari, dilahirkan dari alam yang dipisah disadaplah, atau misalnya seperti dari tanah digali, ditemukan lambas kayak misalnya gunung biji-bijian atau misalnya dulu di Pongkor itu di terus dipisah terus akhirnya ditemukanlah emas emas itu berarti kan dari ilmu pisah setelah emas pun nanti dipisah, ya kan pakai cairan dipisah artinya teknologi melahirkan teknologi logam mulia karet apapun timah semua dilahirkan dari alam ditemukan di alam dan dipisahkan. Dipisah dulu, baru kita taruh. Nah, begitu pun cara beribadah kepada Allah, teknologi tertinggi, itu adalah ilmu pisah. Ilmu pisah. Yaitu kita harus bisa memisahkan diri, bukan berarti dihancurkan. Makanya kenapa katanya Nabi Muhammad dulu dibelik, dibuka, dibelah dadanya katanya, dibersihin. Itu bukan berarti dalam simbol atau simbol silokap pikiran kita dibelah ya, dibelah mati loh namanya orang, masa dibelah dadanya kan mati, bukan dibelah seperti ini dia bisa merasakan oh ini pikiran oh ini perasaan hati, oh ini nafsu jadi dia bisa memisahkan bisa merasakan keinginannya itu datang dari mana dari pikirankah, dari hati kah atau dari nafsu kah sama seperti ketika kopi unsur air air panas air bening kopi dan gula tapi ketika ketiga unsur ini disatukan di dalam gelas jadilah disebut kopi air air bening yang panas kopi serbuk kopinya dan gula ketika disatukan jadilah disebut air kopi tapi ketika dilihat, dipisahkan, bagaimana memisahkannya setelah menjadi begini? Ini yang enggak susah. Karena disebut gula, ada gulanya. Tapi ketika diminum, terasa manisnya. Disebut bubuk kopi, udah nyampur, enggak ada bubuk kopinya. Tapi ketika diminum, terasa, terasa kopinya. Nah, dari situ kita belajar bahwa tubuh ini dalam diri kita. Ada yang disebut hati, nafsu, dan pikiran. Ada juga disebut batin. Nah, batin itu belum jiwa. Kalau diibaratkan sebagai ibarat keponk kelapa, serabut paling luarnya itu adalah hati, sedangkan batok kelapanya adalah pikiran, dan yang putih itu adalah keinsapan, dan yang putih itu adalah batin. Batin belumlah sampai kepada apa yang disebut dengan jiwa. Kenapa? Karena, karena batin ini adalah akumulasi dari pikiran, hati dan nafsu yang melebur menjadi satu disebutlah batin. Jadi batin belum sampai ke jiwa, karena jiwa itu yang di paling dalam, yang paling dalam. Yaitu kalau di kelapa, kalau diibaratkan kelapa, jiwa itu adalah air kelapanya sedangkan batin baru dari cangkangnya dari pari luar itu diantara e, batoknya, batok sama dagingnya itu diantara batok dan daging ada ada selaput put, e, hitam dan yang putih adalah kesadaran kesadaran diri yang putih daging kelapanya itu adalah kesadaran diri ketika orang memiliki kesadaran diri maka di sanalah dia akan terbuka lagi dan menuju air kelapa yang paling dalam Sedangkan batin itu masih dari selaput Dari antara batok ke e, daging Ke dagingnya, batok kelapa ke dagingnya Tapi belum disebut jiwa Ini yang harus dipisahkan Batin itu bukan jiwa dan belum jiwa Batin itu masih akumulasi hati, pikiran, dan nafsu Perpaduan dari hati, pikiran, dan nafsu jadilah disebut batin dan ketika keluar dari tubuh disebutlah suhna Sukma itu masih batin, makanya katanya ada yang disebut khorin banyak-banyak orang menyebutnya ada yang menyebut khorin, ada yang menyebutnya khodam ada yang menyebutnya uh, batin, itu sebetulnya satu rangkaian yang sama, lalu ketika misalnya ada tiba-tiba datangku merasa ada orang lain itu sebetulnya mungkin batin dari Luh meluhur kita yang datang Itu batin Batin itu akumulasi dari pikiran hati dan nafsu Yang belum sempurna jiwanya Yang belum berserah diri kepada Allah Maka dia disebutnya batin horin jiri Itu seperti air kopi ini Tapi kalau yang disempurnakan jiwanya yang diserahkan jiwanya kepada Allah, jadilah disebut jiwa. Jadi ibaratnya kalau ruh ini adalah air bening. Air bening. Hati, uh, pikiran dan nafsu, ibaratnya kopinya. Hati air uh, gulanya. Dikocek, jadilah disebut batin. Jadi ini batin, ibaratnya. Air kopi. Namun ketika dijernihkan kembali, jadilah disebut jiwa. Jadi jiwa itu adalah... Ruh yang sudah terkontaminasi menjadi batin Lalu batinnya itu diserahkan kepada Allah Menjadilah jiwa Jadi din itu sebetulnya lebih tepatnya ke batin Belum ke jiwa Tapi jiwa yang sudah diserahkan kepada Allah disebutlah din Tapi din bukan jiwa Jiwa ini yang sudah murni Din itu adalah Islam Din itu adalah iman, islam, dan ihsan. Jadi jiwa itu adalah ikhsan Dan islam Iman, islam, ihsan Itulah jiwa yang sudah dimurnikan lalu siapa yang bisa memurnikan dan mengembalikan agar kopi ini menjadi jernih kembali hanya Allah manusia tidak bisa memisahkan makanya diserahkanlah jiwanya kepada Allah agar kembali menjadi jernih sehingga dengan jernih begitu kita akan bisa mengenal oh ini kendak hati, oh ini kendak pikiran oh ini kendak nafsu tapi kalau pikiran itu sendiri tidak bisa membaca yang mana sih kendak pikiran, yang mana sih kendak nafsu tidak bisa karena dirinya sendiri dikendalikan oleh nafsu. Mem mem mem memahami ilmu bisa dengan pikiran itu sama dengan memadamkan api dengan korek atau memadamkan api dengan bensin. Ya satu kata-kata yang sama. Siapa yang bisa, yang bisa memahami tentang ilmu bisa itu hanya Allah. Maka satu-satunya cara adalah diserahkan hati pikiran nafsu dan batinnya akumulasi dari pikiran hati dan nafsu batin kepada Allah itulah dinuli dengan berserah diri pada Allah maka rasa di dalam dirinya akan bisa mengesahkan ketika misalnya melihat cewek uh pantatnya gede nih itu berarti oh saya baru sadar sadar yang punya diri diri wah ini nafsu nggak ya kan berpikir wah si itu beda pemikirannya nih idealisme yang menyesatkan nih sadar dirinya wah itu jalan pikiran yang bisa membawa saya kepada nafsu yang bisa membawa saya kepada menjustifikasi orang lain menghakimi orang lain menganggap orang lain salah dan benar itu kan nafsu akhirnya sadar lagi tidak boleh wah situ kok sifatnya begitu ya masih jelek masih begitu tiba-tiba dalam diri kita mengetuk. Wah, gak boleh. Itu nafsu. Terdapat dari pikiran. Terus, kok aku diperlakukan beda ya? Dia gak menghargai aku. Lalu jiwa merasakan, oh itu pendapat hati. Sehingga bisa memisahkan di dalam diri kita. Itulah ilmu tertinggi. Yaitu ilmu ketika orang itu bisa merasakan rasa-rasa yang ada di dalam diri ternyata untuk menuju rasa yang sejati kita akan dihalangi dengan merasa benar, pikiran bahas rasa rasaan atau perasaan hati, beda lagi itu belum kerasa diri yang sejati ada lagi selalu rasanya ingin unggul, itu nafsu ini semua menghalangi rasa yang sejati, sehingga kalau seandainya pikiran, hati dan nafsunya masih mendominasi dan diakumulasi menjadi disebut batin maka dia tidak akan memahami apa yang disebut ilmu pisah karena yang bisa memahami itu pisah adalah yang menciptakan, yaitu oblong sendiri sama seperti kayak pohon karet yang bisa memisahkan bukan pohon karetnya pohon karet tidak bisa memisahkan dirinya dengan getah dan memproses getahnya untuk menjadi ban misalnya, tidak bisa, berarti yang bisa adalah orang yang menanam pohon karet itu lalu menyadapnya, dan dirubahlah karet itu diproses menjadi ban, dan lain sebagainya. Berarti yang lebih tinggi dari pohon karet itu, nggak mungkin pohon karet bisa memisahkan antara karet dan getah, lalu memproses menjadi ban. Sama seperti diri kita. Nggak mungkin diri kita bisa memisahkan apa yang disebut hati, pikiran, dan nafsu, apa yang disebut batin, kita tak akan tahu kalau kita tidak menyerahkannya kepada Allah dan Allah yang memberi karoma, Allah yang memberi rahmat Allah memberi kelebihan kepada kita, sehingga kita jadi tahu ini hati ini nafsu, ini pikiran oh ini datangnya dari pikiran oh ini datang dari hati, tapi kalau selama hidup kita masih dikendalikan oleh nafsu nafsu di atas jiwa di bawah kita tidak akan pernah tahu yang disebut ilmu kisah karena karet tidak bisa Memisahkan dirinya sendiri Memisahkan getahnya sendiri Dan memproses menjadi menjaribat Hanya manusia yang bisa melakukannya Begitu pun diri kita Kita tidak akan bisa mengenal ilmu pisah di dalam diri Kalau kita tidak menyerahkannya kepada Allah Maka disinilah penting dan selalu kembali Inna lillahi quah inna lillahi quah Bahwa sesungguhnya Kepadanya lah kita kembalikan segala urusan Diina ing dalolohil Islam semunya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri. Jadi untuk mengenal ilmu Pisah di dalam diri maka harus berserah diri. Jadi batin, ruh, eh, korin, kodam itu berbeda dengan jiwa. Jiwa ini adalah permurnian kembali dari batin, pikiran, hati yang sudah terkontaminasi, dimurnikan, dan diserahkan kepada Allah, barulah disebut jiwa. Jadi jiwa dengan ruh beda. Ruh itu dasar. Tapi kalau jiwa adalah ya, kalau batin sudah terkontaminasi, sedangkan jiwa adalah pemurnian kembali, penjernihan kembali dari batin yang sudah terkontaminasi oleh nafsu, pikiran, dan hati. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini Bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua